Kita dengarkan apa kata Ustaz. Kita dengarkan apa, apa kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah, Yusbihu ala kulli sulama, imafasil min ahdikun sadqa. berpagi hari atau menjadi pada setiap harinya diantara sendi-sendi kamu sendi-sendi tubuh manusia itu ada sendi-sendi kalau dihitung jumlahnya seperti hari-hari dalam setahun 360 sendi sodago ada sedekah artinya selayaknya kamu tadi itu pada setiap hari untuk bersedekah untuk setiap sendi di antara tubuh kamu sedekah enggak harus berupa duit fakunnu tasbihatin sadagah setiap satu bacaan tasbih itu terhitung sedekah wakunnu tahmidatin sedekah setiap pujian terhadap Allah itu berarti sedekah Wa kullu tahli latin Setiap bacaan la ila illallah Sedekah Wa kullu takbiratin sadagah Dan setiap bacaan Allahu Akbar Pengagungan terhadap Allah Sedekah Wa ambrun bilimakruf Ngajak orang berbuat baik Sadagah Itu sedekah Wa nahyun anil mungkar sedekah, Mencegah orang daripada kemungkaran Juga sedekah Wajizhi mendalikan le dan mencukupi daripada sedekah itu semuanya dengan jumlah sendi-sendi yang ada di tubuh manusia yaitu 360 sendi. Rokatani dua rokat, yarka ulama meluha yang dilaksanakan dua rokat tadi itu di waktu duha. Selayaknya setiap pagi orang itu sebelum memulai aktivitas kata Nabi sedekah dengan jumlah 360 kali kenapa karena setiap sendi-sendi itu harus disedekai supaya selamat sebagai bentuk syukur kepada Allah karena tidak ada yang dikurangi dan supaya juga berharap selamat dijaga oleh Allah setiap pagi cuma kalau kita mau bersedekah dengan sebanyak itu Perlu waktu yang panjang, maka kata Nabi cukup dianggap mersedekai seluruh sendi-sendi tubuh manusia dari itu dengan dua rakaat kamu laksanakan di waktu duha. Dua rakaat solat duha sama dengan mersedekai seluruh tubuh. Diterangkan fala ulamiyat fi fiadliha di salatillah dal hadits sahih lakafa. Kalau seandainya tidak ada riwayat lain untuk menerangkan keunggulan keutamaan sholatul duha kecuali hadith satu ini cukup dah apalagi masih banyak riwayat hadith yang menerangkan tentang keutamaan sholatul duha iya kan tuh apa kata ustaz iya kan tuh apa kata ustaz